Sekarang boneka Tata sudah bisa diorder Tasya sudah bawa Tata main bola, meluncur, dan bergaya Asyik deh, Tata jadi gak sabar nih pengen main sama kalian di rumah Ayo pesan sekarang, dapet tas gratis juga loh Jangan sampai kehabisan Kunjungi Toko Balita di shopee.co.id slash balita.co Terima kasih, jangan lupa subscribe channel ini ya